Rekan-rekan Monata, Monata Mania Gondes. Gondes. Sukses untuk Anda dan Rejo, Rejo Sari bersatu. bersatu. Monata, Monata Mania. Mania. Terima kasih Terima banyak kasih. dan Monata, Monata Mania, Mania. Sukolelo. Terus yang satu ini apa Kapa nih? KF... Yang ditisep di kaos nih. Ka KFC apa KPC? KPC, betul. KPC? KPC. KPC. Sukses hmm. untuk Anda, ya? Oke. Okay. Dan sinden ratan Rata. Insya Allah setelah lebaran Ketemu dengan Monata ya Betul. Sinden ratan Terima kasih Bogas ada laskar, laskar Bogas. Bogas. Selamat datang dan sukses selalu untuk Betul Anda Betul sekali Tanpa terkecuali ya. Ada yang datang dari Pemalang ya. Terus dari Pekalongan Betul. Dari Batang Betul. Dan masih banyak lagi, lagi yang, yang lain. lain Sukses selalu bareng-bareng dengan Monata Betul ya? sekali Mas Pratu Priyanto sekalian dengan Mbak Irma Sutanti selamat menempuh selamat hidup menempuh baru. Selamat hidup baru semoga hari ini cepatnya. Amin Allahumma amin. Para tamu yang dimuliakan Allah Nuh Sewu kita di atas gate. Selamat menikmati hidangan ya. yang ada ya. sembari simak penampilan dan lagu-lagu terbagusnya dari Monata. Betul, Sayang ya. salah satu yang minta lagu Ibu punya ibu. dari Iwan Fals ya. ya. Tadi diminta oleh Diki alias Dacre, Dake. Dacre yang ada di Taiwan Sukses ya. selalu untuk anda di sana, ya. Dakel. Yang sekarang juga dilantunin oleh Elsa Safira Munata. Terima kasih. Sama -sama, Mas, Buat ibu-ibu kita di seluruh Indonesia Dan buat para monakamani tercinta yang request lagu ini Ribuan kilo Jangan kau tempuh Tidak tidak tahu aku Hormatmu Så jag, måste jag fortsätta? Även om mina fötter är tunga som en bergsklipp. Som en bergsklipp. Som en bergsklipp. Som en bergsklipp. Som en Förbjuder jag att göra en söt buat ibu-ibu yang paling tercantik di seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini kita goyang lagi barang.